I'm gonna go get m e m o mana janjinya katanya mau ikut nyanyi sama-sama c u m a ikut hehehe bisa ya Bisa ya nggak bisa nggak tahu hehehe gitu ya kita、c、coba aja kita coba yang sebelah sini ikut hehehe gitu aja ya untuk memberikan acara begini begini sih. gimana gimana bos?、Uh, yang sebelah sini sama sebelah situ ya kita coba ya maksudnya diadu gitu betul lebih tanggap yang mana gitu. Oh, ini lagunya mereka mungkin sama-sama belum tahu. Tapi, iya. Tapi、uh, mereka cuman diharapkan untuk menyanyikan lagu h e h e h e begitu aja. Bisa ya? Bisa.、Yang、sebelah sini jangan sampai kalah sama yang sebelah sana. <tuk> ya. Ya udah. Kalau yang sebelah saya, sini, yang sini jangan, jangan ikut dulu. Saya minta、Dan、dukungan yang sebelah sini、aja. Saya minta dukungan yang sebelah sini. Saya yakin yang sebelah sini, apalagi kelihatannya lebih banyak nih. Coba dulu mus yang sebelah Bisa, sana. Saya coba ya. 私はあなたのためにあなたのたに ジャンガンサンペカラ、サヤマーウカロカ Kalah、gak、Kelihatannya、bisa. Kelihatannya memang lebih banyak Tapi begini, yang di sini yang menang Begini Kalau kamu kalah Kamu nggak bisa pulang ke Jawa Mau Terus ngapain aku di sini t a u di kawin i n di sini mau. Mau, mau mau Mau aku di Medan Itu biar a k u yang kalah Ya udah gini aja Mustafa Yuk, sama -sama. Mustafa karena kita semua saudara Jadi nggak usah dipisah Belahkan リマガシー、ア m ハ a r i テン、ワ s ロワンレイテン、Terima kasih.